Kalau kita berakar dengan Allah Gak mungkin kita rugi Cuman mau jujur Tanya aja ke hati sendiri Sama gak? Sama aja gak boleh sebetulnya Masih kurang fair kalau sama Harusnya Allah lebih ya Tapi sama juga belum Apakah sama ketenangan kita Ketika kita nabung uang di bank Dengan ketika kita bersedekah Sama ketenangannya Mantap gitu Wah oh, sedekah Misalnya dengan angka yang agak sedikit Menurut kita gede Kan itu e, relatif ya Misalnya ada donasi Untuk Palestina, Surya, segala macam lah Untuk kemanusiaan Ada untuk di Indonesia juga bencana Kalau ngasih 100 ribu mungkin kita gak mikir Nah 100 ribu juga pulsa kita kurang ya Kuota kita mungkin lebih dari itu Atau sekali kita ngopi Satu gelas udah 50 ribu, ribu. Berdua sama teman kita atau berdua sama pasangan kita, udah sekali duduk di kafe itu udah 200 ribu. Jadi 100 ribu buat kita bukan angka yang harus yakin dulu baru ngeluarin. Gak sengaja juga keluar kadang-kadang ya. Nah, e, parkir berapa? Jadi bukan angka yang besar lah. Coba, mungkin buat kita angka yang besar itu sejuta. Apakah kita ngerasain ketenangan ketika berinfak sejuta seperti ketenangan ketika kita naruh uang di bank sejuta? sama enggak, kalau sama naikin lagi 2 juta 5 juta, 10 juta sampai angka yang ketika di bank juga kita gak yakin, ke Allahnya yakin itu baru lebih luar biasa tuh kayaknya gak ada angka ke bank kita gak yakin kan 1 miliar juga kita yakin kalau ada duit ada duit 1 miliar, taruh di bank justru lebih ragu kalau disimpan sendiri taruh di bank lebih yakin berarti harusnya, walaupun Allah gak akan minta segede itu kita gak perlu ragu untuk berinfark di jalan Allah. Udah ngasih aja, kalau saya punya, punya hashtag lah ya, yang saya coba belajar ngamalin sedikit-sedikit untuk sendiri. Sedekah sesering belanja. Sedekah sesering belanja, terutama belanja yang bukan kebutuhan pokok. Mungkin kebutuhan pokok kita sebulan sekali belanja di supermarket sejuta setengah misalnya sisanya, kita kan masih sering belanja tuh nafe, belanja baju, apa segala macam apalagi kalau lagi keluar kota, dinas pulang-pulang, pasti minimal belanjanya 500 ribu kalau enggak sejuta saya punya hashtag, sedekah saya sering belanja kalau saya belanja sejuta, saya harus sedekah minimal 300 ribu, sepertiganya ini buat sendiri, bukan fatwa ya, bukan hukum fikih motivasi nih, motivasi buat sendiri karena enggak boleh memfatwakan lebih dari standar fikih kan tapi kan boleh memotivasi lebih dari standar fikih, makanya ba beda bahasa fatwa ilal amal dengan bahasa fatwa wal fikih. Fat, uh, fatwa fatwa fikih. Kalau ditanya fikihnya, ya sedekah, semampunya, yang lebih atau yang bahkan yang receh kalau kalau bahasa kasarnya. Tapi kalau motivasi, coba sepertiga deh. Berarti kalau kita belanja sejuta, budget kita sejuta tiga ratus begitu selesai belanja sejuta langsung saya udah save rekening-rekening sosial atau rekening kemanusiaan, transfer karena kalau transfer gak berasa ya lebih enak gitu, kalau angka kalau uang kertas kan, aduh tebal eh. kalau transfer tinggal ketik, kirim ujung-ujung lama-lama, oh kenapa tinggal segini saldonya gitu pokoknya biasain kayak gitu, jadi kita sisi positifnya apa? Pelajar, pertama kan tujuan bersedekah itu salah satu goals dari sedekah itu apa? menghilangkan rasa kikir kan salah satu goal dari sedekah itu menghilangkan rasa kikir jadi ukuran sedekah yang afdol itu adalah ukuran yang bisa membuang rasa kikir di hati kita gimana membuang rasa kikir, sampai kita ngerasa gak sayang lagi dengan uang itu untuk diberikan kepada Allah itu berarti udah hilang rasa kikir sampai kita merasakan membantu orang lain itu lebih berharga daripada menyimpan atau menumpuk-numpuk harta, udah hilang rasa kikir berarti kita harus belajar menghilangkannya dengan sedekah satu kedua apa kita jadi perhitungan untuk belanja, duh sejuta sejuta tiga ratus, dua juta dua juta enam ratus, sepuluh juta tiga belas juta, kan gitu kan ya, jadi ngitung gitu, apalagi buat ibu-ibu nanti ini, ed ibu-ibu lah, <laughs> karena kadang-kadang kalau uh, kan ada uh, apa ya tutorial belanja ala rasulullah kan, salah satu tutorial belanja ala rasulullah itu apa bawa barang sendiri, Nabi pernah lagi belanja di pasar? terus ditemenin sama Abu Hurairah kalau nggak salah. Pas Nabi beli apa gitu, Abu Hurairah pengen bawain barang Nabi. Kata Nabi orang yang belanja membawa barangnya sendiri. Nanti baca tuh di Riyadhus Solihin bab etika etika gitu, termasuk etika berbelan belanja. Kenapa disuruh bawa barang sendiri? Biar ketahuan kalau dia udah belanja banyak. Bayangin yang bawanya suami, supir, kan ya ketahuan. Enteng aja kan yang dibawa cuma kartu kredit doang atau kartu debit misalnya kan ringan tuh begitu dia bawa sendiri rempong gitu kan oh udah banyak juga ya belanja saya makanya Nabi menyunahkan tutorialnya bawa belanjaan sendiri jangan titipin ke orang lain Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di situ kita bisa ngukur kita nih yakin enggak sih sama Allah sebetulnya karena kalau kita enggak terlalu yakin sama Allah wajar kalau gitu kehidupan kita itu agak-agak banyak tersendat soalnya kenapa aku tergantung Prasangka hambaku kepadaku Ya kita sendiri yang jadi jawabannya Gimana kita yakin sama Allah Kayak gitulah Allah ngasih ke kita Saya sering membuktikan hal-hal kayak gitu Agak sedikit spekulasi tapi ke Allah Jangan spekulasi ke makhluk Kalau mau spekulasi Dalam tanda petik gambling Coba gambling ke Allah Arti gambling ke Allah Lakukan sesuatu yang beresiko tetapi yang diridai Allah ya. Karena kalau beresiko Tidak diridai Allah kan bahaya nggak ada akad berarti dengan Allah Sesuatu yang beresiko tapi diriduai Allah Saya pernah ngebukti ini tuh berkali-kali Menikah Kok beresiko Ustaz? Gak punya modal nikahnya Kan standar pertanyaan Paling mainstream tuh kalau mau nikah apa? Dari calon mertua Kerjanya apa? Gitu kan ya? Paling mainstream tuh Kalau saya ditanya kerjanya apa? Belum punya pekerjaan? Terus gimana ngasih makan? Allah yang ngasih makan Tapi pede jawabnya Sampai mertua juga oh. <laughs> Belum lagi ngeluarin dalil ya Kan Ustadz lah ya Banyak dalil Ayat, hadis, banyak lah Udah saya kumpulin bisa jadi satu buku tuh Khusus ayat dan hadis untuk melamar Mudah-mudahan nanti bisa Di-share ayat dan hadis Bahan untuk melamar Nembak calon mertua lah Pak itu ada tuh hadis ya Cuman saya agak-agak eh, ragu nih eh, Bunyinya kayak gimana tuh kurang lebih sih yang pernah saya dengar dari Ustadz nih hadis suahnya loh pak kalau datang seorang pemuda yang baik akhlaknya, gitu kan ya jangan ditolak itu saya pernah dengar bapak pernah dengar pernah sih, nah gimana pak? saya beres langsung urusan, masa dia mau nolak hadis kan ya ingkar sunnah tuh jadinya, bahaya duh jangan pakai-pakai hadis deh dan segala macam. gak mungkin dia ngomong kayak gitu nikah tuh gak punya modal, tapi ya bismillah aja lah gambling kan masa saya mau taat kepada Allah dibiarin telantar kan gak mungkin Kan menikah itu untuk pada Allah kan? Enggak, eh, hawa nafsu Emang hawa nafsu? Masa nikah enggak pakai hawa nafsu? Ini ada yang keliru nih, di masyarakat kita Katanya enggak boleh menikah karena hawa nafsu Bukankah nikah itu adalah solusi buat hawa nafsu? Oh nikah? tuh oh, Enggak karena Allah tuh, karena nafsu Enggak berbenturan dua hal ini Tapi kalau dia menikah karena hawa nafsu Dan ingin menghalalkan dengan terhormat hawa nafsu itu Itu namanya karena Allah Gak ada cerita karena Allah berarti gak melibatkan hawa nafsu. Gak kayak gitu sih bahasanya. Sama kayak kita kerja nih. Lo kerja karena pengen gaji itu bukan karena Allah. Pengen gaji dan karena Allah itu gak berbenturan. Kenapa kita pengen gaji? Karena kita pengen mendapatkan rezeki yang halal dan menafkahi keluarga. Dan itu semuanya karena Allah. Jadi gak dibilang, gue jangan mengharapkan gaji, harapkan pahala. Pahala itu salah satunya gaji. Karena pahala dalam bahasa Arab gak ada pahala yang ada al-jaza. Al-ajru al jaza itu artinya balasan, al-ajru itu artinya upah. Upah itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk materi uang, bisa dalam bentuk kebaikan di akhirat, bisa dalam bentuk terhindar dari api neraka, dan seterusnya, seterusnya. Itu al jaza, al-ajru, termasuk mendapatkan hak kita dalam sebuah pekerjaan. Gak masalah mengharapkan, saya kerja di Telkomsel, kenapa? Gajinya gede. Gak apa-apa. Selama yang kita dapatkan itu hal, halal, tapi kalau yang kita kejar gaji gede dan syubhat apalagi haram, itu bukan karena Allah. Termasuk menikah. Menyalurkan kenapa kamu menikah? Karena saya ingin menyalurkan uh, kebutuhan biologi saya secara halal. Wah, enggak karena Allah nih, nafsu nih. Hey, emang nafsu, emang kenapa? Bukankah Allah mengatakan litas kunu ilaiha? Apa arti litas kunu ilaiha? Supaya tenang, supaya jadi nyaman gejolak di dalam diri kalian dengan cara kepadanya itu bahasa. Dan di Al-Qur'an juga dikatakan, "Walladzina hum lifurujihim hafizun." Kalau enggak bisa hafizun, maka dia salurkan, gimana cara nyalurinnya? Dua. "Illa ala azwajihim." Yang kedua enggak usah dibahas. Yang satu aja. "Illa ala azwajihim" kepada istri mereka. Eh, bukan istri mereka, istri-istri mereka. Ilah Allah azwa Kalau dia menyalurkan dengan cara yang lain selain yang dibolehkan kayak gitu, kata Allah, paulai kaumul adun dan Allah enggak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi, eh, menikah karena Allah, karena saya ingin men, apa, menyalurkan kebutuhan biologis secara halal misalnya, makanya mencari yang sesuai dengan eh, kriteria masing-masing. Kalau misalnya ada yang kriterianya harus yang Arab cari aja syarifah, habayib, apa kalau habib, perempuannya syarifah kan ya atau saya pengen yang oriental pergi aja ke korea lah, atau ke jepang saya pengen yang misalnya etnik nah, bisa di indonesia misalnya Nih mas, selera gak masalah bukankah nabi justru mengatakan memilih perempuan itu yang pertama justru fisiknya walaupun yang paling berharga bukan fisik tapi tetap ditaruh yang paling depan karena itu yang ketahuan duluan kan kita gak mungkin tahu kesolehannya langsung ketika awal ketemu ini soleha banget nih belum tentu ketika udah kenal dekat baru tahu ternyata dia rajin tahajud, rajin tilawah walaupun kadang-kadang kita ngelihat dia di instagram postingan terakhir tilawah alhamdulillah satu ujt hari ini bisa kayak gitu tapi rata-rata yang pertama dilihat fisiknya kan ya walaupun fisik banyak menipu sih hasil editan segala macam. pas ngeliat orangnya, hah? lebih cantik dari di instagram, cee Ya salahnya edit. ini artinya teman-teman kalau menikah itu karena Allah kenapa takut? bukankah Allah sendiri berjanji kalau mereka fukoro apa arti fukoro? gak punya apa-apa kalau miskin masih punya apa-apa cuma dikit kalau fukoro gak punya apapun Allah yang yugniahumullah Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka oh Allah yang cukupin ya udah selesai nikah, datang yuk nikah yuk nggak gitu sih caranya terlalu polos kayak gitu mah pasti ditolak lah. Adalah trik-triknya -trik pasti teman-teman udah mempraktekkan kalau nggak pasti status masih jomblo ya. Jomblo itu kurang kreatif menurut saya. Kalau yang udah nikah pasti kreatif banget, tahu banget cara-caranya gimana ya alhamdulillah berhasil. Setidaknya untuk dia berhasil setelah puluhan orang yang gagal misalnya. Kalau yang jomblo nih kayaknya harus latihan nih, belajar kepada yang udah nikah nanti di kantor sambil istirahat sharing deh, eh gimana dulu lo nembak Cal apa calon istri ah gitu aja, gimana gitu aja, tahajud dulu c ya Allah yang membalak balikan hati hati dia memang ada di dalam tubuhnya tapi pemiliknya bukan dia, tapi engkau ya Allah setahu saya nih, dia kayaknya hatinya kesifulan, dah saya mah gak bisa kecuali dia ya Allah, ya Allah, ya Allah akhirnya berhasil dan saya ngebuktiin itu banget saya sering bilang saya itu bukan tipe istri saya loh sangat bukan tipe istri saya ada empat hal yang pantang buat istri saya empat-empatnya ada di saya subhanallah kok bisa berhasil? ustad dia berdoa ya Allah, ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu saya cuma berdoa sekali, ya Allah, please yang itu. <laughs> Ternyata tiba-tiba ya, kelepa-kelepa nggak berhasil dia. Saya tanya, kenapa kamu milih saya? Bukankah empat-empatnya ada pada saya, pertama nggak mau orang Sumatera. Katanya orang Sumatera itu keras. Saya, <laughs> dulu. <laughs> orang Sumatera itu keras. Orang Aceh, Sumatera, kuliah di Mesir. Nggak Mesir mah, Sumatranya Arab kan Arab juga ada Sundanya, ada Jawa ya Sundanya Arab itu kayak Yaman itu Sundanya Arab, lembut-lembut sampai Nabi sendiri mengakui kan, orang Yaman itu hatinya lem, lembut kalau Jawanya Arab itu yang ulet gitu kerja tuh eh, Palestina karena Palestina itu terkenal dengan keteguhannya tapi kalau Sumatranya Arab yang ngomongnya keras gitu, belak-belakan, spontannya luar biasa itu Mesir banget di Mesir gak ada ceritanya kita nunggu Damri itu gak ada yang ada ngejar Damri kita nunggu di halte. Damri ngeliat kita makin iseng tuh, dicepetin. Eh mahasiswa cepat begitu. Kita lari ngejar. Yang gak biasa naik damri itu mahasiswa Malaysia, karena mereka kan beasiswa dari kerajaan. Sehingga dianjurkan jangan naik damri, naik taksi. Tapi kadang-kadang mereka kehabisan duit juga naik damri. Begitu turun, berlawanan arah, itu ngeglundung tuh. Kita di atas ketawa-ketawa aja, oh Malaysia. Bukan negaranya ya orangnya karena terbiasa naik taksi, naik apa MRT. Nah kita mah damri, cara paling sederhana mendamaikan orang di Mesir itu suruh salawat. Wah suruh suruh umar segala macam mereka nggak kalau ngomongnya kasar tuh menyebutnya humar, keledai karena keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di Al Quran kan. Ya humar, gitu kan segala macam umar seluar Nabi, selalu selalu. Ya udah mulai lagi kita. Tapi pas salawat mereka bisa cooling cooling daun dulu dikit. Saking menghargai Rasulullah ya, kadang-kadang ada juga yang sambil marah, salam ala Nabi, salam ala salam. Di Mesir, orang Sumatera kuliah di Mesir, kebayang kan? Udah Sumatera itu mungkin agak keras kuliah di Mesir, jadi wataknya itu terbentuk dengan dua negeri. Alhamdulillahnya ketemu orang Jawa yang mungkin beda banget dengan Sumatera, nggak mau dia orang Sumatera. Saya Sumatera, Sumatera Aceh pula dan Aceh di tempat markasnya uh, Gam. Acapidik, dan itu kan gam dulu banyak di situ ya. E, terus yang kedua nggak mau yang kulitnya dog, eh dog. Kebanyakan ke pantai misalnya. Saya nyebutnya nggak dog sih, nyebutnya eksotis gitu. Ketiga nggak mau yang brawakan. Gak usah tanya kenapa. Keempat nggak mau anak pesantren. Ini juga nggak tahu kenapa nih. Empat empatnya ada di saya nih. Ya Allah, please jangan itu. Ya Allah, saya pengennya itu. Kuat-kuatan doa. Ternyata doa saya lebih, di lebih diijabah. Tadi kan? Ustadz. <tuk> Pas ketemu sama dia, kenapa kamu mau sama saya? Paral empat-empatnya ada di saya. Karena kamu punya yang kelima. Apa? Hati kamu. <tuk> Gak gitu sih ngomongnya. <tuk> Jujurnya bukan itu, itu mah versi jaim ya Kalau versi jujurnya, kenapa? Karena kamu pelet gitu ya Peletnya pakai apa? Pakai Al-Quran Begitu ketemu Bismillahirrahmanirrahim Ria-ria dikit lah Tapi ria untuk kebaikan kan, biar dapat Seseorang yang sesuai dengan uh, isi hati Ngeklik langsung, ya Allah, ya Allah Berhasil, dan setelah itu Biarin Allah aja yang ngatur Mau kerja apa, mau tinggal di mana. Ternyata alhamdulillah Saya ngerasain justru Rizki itu Allah mudahin setelah menikah. Dulu awal-awal saya datang ke Bandung, kita ngontraknya itu di rumah yang tempat pembuangan sampah di Tegallega, tuh di salah satu lapangan di Bandung, di pojok Tegallega itu ada pembuangan sampah. Kita tinggal di situ, paling murah soalnya di situ. Mulai saya usaha uh, nerjemahin buku, eh nggak ada yang mau nerbitin. Terjemahannya jelek katanya. Ya udah deh. Mungkin bukan terjemahannya yang jelek, Lihat muka saya dia sebel Banyak orang yang ngeliat muka saya tuh sebel Termasuk tadi, calon istri saya pertama ngeliat muka saya Apaan sih ini orang kayak gini banget Sekarang, kok gini banget ya kamu? Tuh, terjemahin buku gak bisa Akhirnya saya nulis buku sendiri, karena orang bisa terjemahin, nulis aja sendiri Capruk aja pokoknya nulis apa yang bisa ditulis, tulis Di tahun luka penerbit juga gak ada yang menerbitin Ada satu-satunya penerbit yang mau menerbitin, katanya uh, royaltinya sedikit banget dan bayarnya setahun sekali bayangin royalti setahun sekali sedikit sekali lagi itu akhirnya saya terbitin sendiri jadi penerbit, jadi direktur, jadi penulis, jadi kuli angkat buku pakai kotak Marlboro lintasin jalan Soekarno-Hatta ngirim ke Sumatera, Kalimantan pelan-pelan akhirnya usaha nambah dari penerbitan ke jual pulsa C jadi saya dulu pernah jadi vendor gitu sih, bahasa kerennya vendor takomsel gitu ya. Saya tuh jual pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung sebelum ada di Alfamar dan Indomaret. 60 cabang pulsa. Uh, terus, nah, apa, uh, nambah lagi ke jual beli mobil second. Beli, jual, beli, jual. Dikira orang kaya banget, padahal gonta-ganti aja karena emang dijual. Tapi yang harga murah di bawah 100 juta, bukan yang mobil-mobil mahal. Terus coba-coba di properti ternyata Allah mudahin setelah menikah, karena kenapa? Allah yang janjiin, Allah gak mungkin ingkar janji, gambling dikit lah di awal tapi di tengah dan di akhir kita akan melihat banget gimana Allah nunjukin kebenaran janji-janjinya tapi kalau kita gak berani gambling sama Allah ya Allah pasti akan nunjukin ke kita yang terbayangkan oleh kita, saya sering bilang nasib kita itu tergantung iman kalau kita pengen kehidupan kita amazing, kita harus punya iman yang amazing Kalau kita pengen dapat lebih banyak miracle dalam hidup kita, surprise, berarti iman kita itu harus miracle Kalau iman kita ilmiah, kita hanya akan mendapatkan kehidupan yang ilmiah sesuai dengan hitung-hitungan kita Kalau kayak gini, kayak gini, 1 tambah 1, 2 Kalau kita pengen hidup kita banyak kejutan, 1 tambah 1, 10 Berarti kita harus punya keimanan yang amazing, miracle, ajaib, kayak gitu Aku tergantung prasangka hambaku kepada aku Dan salah satu cara nguji iman Gambling aja sama Allah Saya berangkat ke Mesir gambling Gak bawa uang sama sekali Tapi alhamdulillah di Mesir Allah kasih rezeki yang luar biasa Bahkan e, bisa ngirimin buat adik-adik di Aceh Karena ibu saya Saya kalau telepon ibu Mak butuh apa? Adik-adik belum bayar sekolah Kirimin bayar sekolah Mak butuh apa? Ini mau bulan puasa Di rumah gak ada kulkas Masak beli apa es terus di tetangga Berapa kulkas? Uh, satu aja gak usah banyak-banyak Beli kulkas Alhamdulillah bisa ngirim gitu Mak butuh apa lagi Nih kamu kalau telepon mak harus uh, apa? Gak enak ke tetangga Selalu nelponnya ke rumah tetangga kan Pasang telepon di rumah nanti kamu bayar ya bulanannya Siap kirimin Pokoknya Alhamdulillah kehidupan di rumah kita juga jadi Terangkat sejak ke Mesir Padahal pergi ke Mesirnya gak punya modal Modalnya apa? Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir itu sama Itu aja modalnya kalau di Indonesia saya bisa makan, kenapa? di Mesir enggak, orang Allahnya sama yang ngasih makan kan sama kecuali Allahnya beda, berarti pendaftaran dulu, ngisi form visa dulu, segala macam kan, repot kan tapi Allahnya sama, jadi yang ngasih saya makan di Indonesia Allah yang itu yang ngasih saya makan di Mesir juga Allah yang sama jadi enggak ada yang berubah, kecuali tempatnya doang sumbernya sama gambling, akhirnya Allah mudahkan berangkat enggak ada beasiswa tapi sampai di sana dapat 3 beasiswa dan ternyata mudah banget Pertama kayaknya salah satu yang Paling cepat dapat beasiswa Mesir itu saya tuh Biasanya kalau dari Indonesia gak dapat beasiswa Terjun bebas, sampai di Mesir tuh harus lulus Ujian pertama dulu nih Baru dapat beasiswa, minimal 6 bulan Saya kurang dari 1 bulan dapat beasiswa Datang Seminggu pertama ditampung sama teman-teman Yang seleting, langsung dilamar Beasiswa dulu ke beberapa lembaga Mesir itu negara yang uh, Menengah enggak bukan negara kaya tapi memberi beasiswa ke ratusan ribu mahasiswa asing. Negaranya tuh bukan kayak Kuwait, kayak Emirates, kayak Dubai bukan, negara biasa banget, lebih dari, lebih lebih lemah dari Indonesia secara ekonominya, tapi ngasih beasiswanya luar biasa ke mahasiswa asing ratusan ribu, terutama Afrika. Nah, akhirnya saya coba tes beasiswa, ditanya dari mana Indonesia, bisa ngaji enggak? Karena dipikir orang Indonesia enggak bisa ngaji. Saya bilang dikit-dikit, biar enggak ngasih yang susah-susah gitu ya. Dikit-dikit saya bilang Oh ya, yaudah Coba baca Baca surat apa Al-Fatihah aja deh <laughs> Al-Fatihah ma InsyaAllah lah ya Al-Fatihah baca Saya pakai Irama Al-Ghomedi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Dia nangis Wah baper eh Yang ngetesnya nangis MasyaAllah MasyaAllah Orang Indonesia bisa ngaji Cepok langsung Beasiswa Wah mudah gening dapat beasiswa, saya datang lagi ke lembaga yang lain beasiswa bisa ngaji, dikit-dikit <laughs> ya udah coba ngaji surat apa terserah aliklas boleh boleh aliklas aliklas al-fatihah Al lulus alhamdulillah ya ada itu mah insyaallah lo lulus dikirain orang Indonesia tuh kayak orang yang baru masuk Islam yang mungkin belajar akuan juga baru gitu alhamdulillah saya udah sering ikut musabakah dari kecil dan alhamdulillah sering jauh, juara nasional jadi ya dikit-dikit bisa lah untuk bikin orang agak-agak baper tahu trik-triknya akhirnya dia, apalagi Al-Fatihah Al Al-Ikhlas kan Alhamdulillah dapat beasiswa tiga langsung akhirnya saya punya rumah tiga satu dekat sungai Nil kalau lagi bete di situ aja sekalian kalau ada apa-apa nanti nyemplung pernah diputusin tawaf sungai Nil masa lalu ya, gak usah dibahas ya Terus rumah satu lagi itu di pelosok uh, kampung di Mesir, karena emang saya pengen dapat culture Mesirnya, pengen kenal dengan orang-orang Mesir asli di kampung banget tuh. Yang di sebelah rumah itu ada kandang keledai. Disitulah saya mengetahui makna hadis Nabi kalau kalian dengar suara anjing dan suara keledai berarti ngelihat saya setan. Bertauzlah kan ya. Suara keledai itu sering di sebelah rumah saya. Iyo iyo iyo, saya tauz, dia nggak berhenti berhenti. Saya pergi dia berhenti. Wah bahaya gini ini setannya siapa gitu di rumahnya ada yang di kampung terus satu lagi rumahnya di asrama di asrama mahasiswa Alhamdulillah ternyata Allah mudahin banget tuh coba gambling gara-gara saya sering gambling kayak gitu saya makin yakin aja nih kan kita ngelatih keimanan kita tuh dengan pengalaman ya salah satunya kayak Ibrahim bertanya ke Allah wa'idhkola Ibrahimu rabbi arini kai fatuhyil mauta kual awalam tu'min tu kau la ya balawana kiliat main nak lebih. Allah gimana cara engkau menghidupkan yang mati? Kata Allah, emangnya kamu enggak beriman? Beriman ya Allah cuman pengen nambah makin tenang hatinya, pengalaman, makin berani makin berani. Gambling ini gambling itu termasuk gambling. Ketika saya uh, jadi guide di salah satu apa uh, musim Haji berangkat, enggak punya modal kecuali bayar visa sama tiket doang. 500 dolar kalau Haji dari Mesir murah banget loh. 500 dolar dan gak ada kuota Gak perlu nunggu sampai 10 tahun Bulan ini daftar, bulan ini berangkat Cuma 500 dolar, tapi buat mahasiswa kan Itu kadang-kadang gede ya 500 dolar, pinjam dulu sama teman Eh, pinjam dong 500 dolar, gue ada apa? Haji Oh ya udah pinjam, nanti pulang haji dibayar Insya Allah Berangkat nih, sampai di Mekah Kerjanya ngapain? Ngegaidin jamaah-jamaah Indonesia Yang mungkin butuh gaid, butuh yang didorong Terutama dorongan lah Jadi Jadi ojek cuman waktu itu gak ada aplikasi sih aplikasi dorongan bisa pesan kayaknya perlu dibuat juga sekarang saya uh, nyewa dorongan itu wheelchair duduk depan misil harum gini mana ini yang kelihatan agak-agak cacat atau apa gitu kan kayak hiu nyari mangsa gitu <laughs> mana nih yang agak kesasar gak ada dua hari gak ada akhirnya dua hari saya cuma minum air zam-zam doang tuh gak makan cuma minum air zam-zam tidur minum air zam-zam nungguin gak ada hari ketiga Alhamdulillah lagi duduk-duruk depan Masjid Haram lewat ibu-ibu kayak culang-culang gitu, kayak apa, bingung gitu kan ya, ini arah ke mana sama anaknya, nah ini kayaknya ada ciri-ciri nih, saya datengin ibu kenapa kesasar, iya Nina saya kesasar rumah saya, eh, saya itu dari jamaah Solo, maktab saya nggak tahu di daerah mana, ibu nggak bawa identitas, iya ketinggalan tadi tasnya pas buru-buru, Wah, saya juga baru pertama haji nih, belum tahu juga tempat maktab maktab kayak gituan. Tapi Bismillah lah gambling karena Allah makanya kalau berani gambling sama Allah nggak mungkin dikecewain. Saya yakin banget tuh, saya buktiin. Bu ikut saya aja, Insyaallah kita cari rumah ibu. Kemana anak arahnya ke situ bu? Masanya nah, juga nggak tahu. Ikutin aja, ibu itu ikutin jalan jalan jalan. Bismillah lahaulah kan kata Nabi lah, haula, wala lahaulahul qatailahbilla tuh mengelahirkan keajaiban kan ya. Sampai ada sahabat yang baca La Hulah, tiba-tiba anaknya yang disandra tiba-tiba lepas dan selamat. La Hulah, Allah kata ila biar. Jalan, enggak lama kemudian sekitar setengah jam jalan, lumayan lama sih. Setengah jam, akhirnya ibu itu bilang, Eh, ah, masa itu maktabnya ibu, itu teman-temannya ibu. Sampai persis di depan maktabnya. Oh ya Alhamdulillah, emang arahnya ke sini sih bu dari tadi juga. <laughs> maktabnya ibu nih, akhirnya ada datang pelukan sama teman-temannya udah tunggu, kemana aja dari pagi kita tungguin, kirain kesasar kemana ya ya saya kesasar, untung ditolong sama adek ini, dari mana deh dari uh, Al-Azhar, Mesir, oh ya Alhamdulillah bisa digayatin kita dong, Alhamdulillah insyaallah besok langsung janjian, jam uh, sebelum subuh saya udah on di depan uh, maktab mereka, datang, Alhamdulillah besoknya kita uh, digayatin terus kalau ada pemotongan hewan kurban, kita potongin, dapat rezeki dari Allah, gak mungkin saya datang ke rumah Allah pertama untuk ibadah, kedua untuk mencari rezeki, bukan buat saya doang, buat keluarga yang ada di Aceh juga, dan saya niatkan ke Allah, gak mungkin pulangnya tangan kosong, tidak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa mustahil, itu prinsip gak ada yang datang kepada Allah pulangnya kecewa, itu gak ada yang datang ke Nabi aja gak pernah pulang kecewa apalagi pada robnya Nabi Nabi itu gak pernah bikin orang kecewa yang datang kepada beliau pasti bawa sesuatu kalau minta sesuatu kepada Nabi gak mungkin ditolak, apalagi Allah jadi saya yakin nih, pokoknya saya datangnya jangankan ke Mekah, ke Mesir aja yang jauh dari Ka'bah, Allah tolong apalagi ini di dekat Ka'bah. Walaupun awalnya Allah pengen nguji iman kita. Masih percaya gak setelah dua hari gak makan? Percaya kok tetap ya Allah. Cuman lapar sih Allah, gitu. Curhat aja sama Allah kan kita Allah maha baik ya. Jangan terlalu kaku lah sama Allah. Ya Allah, saya adalah, gak usah gitu lah. Ya Allah, saya lapar nih. Kan Musa gitu, pas lagi di bawah pohon di Madian. Ya Allah, saya lapar sementara engkau dan saya fakir kepada uh, kebaikan darimu. Langsung Allah, beri bukan cuma makan, sampai istri juga dikasih sama Allah. Akhirnya, pulang-pulang Alhamdulillah bisa bayar hutang. Mak, uh, butuh apa? Kirimin. Setiap tahun kayak gitu. Allah gak mungkin ngecewain, karena udah terbiasa kayak gitu. Ah Seperti gama, pasti diganti lantar lagi juga. Ketika ada musibah dikit, berakarnya dengan Allah. HP saya e, waktu itu harganya sekitar 1 juta setengah. Jatuh nih. Gara-gara buru-buru mau tahajud di masjid. Jam 2 tahajud, jam 2 saya bangun. Kan udah telat nih. Jadi panik, nyambar HP, jatuh. Layarnya retak, gak bisa dipakai. Saat itu juga saya bilang, Allah. Beri saya pahala dalam musibah ini. Beri saya ganti yang lebih baik darinya. Tenang udah. Salah tahajud, subuh. Pagi-pagi diganti dengan note 5 uh, yang waktu itu harganya masih 10 juta. Allah kasih cash dalam hitungan jam. Tergantung persangka kepada hamba-nya Dan jangan selalu mengidentikan bahwa pemberian Allah itu sedekah. Enggak bisa dikasih sebuah proyek, bisa dikasih lewat sebuah apa. Mungkin ada orang yang dulu udah lama kita udah lupa juga dia punya utama kita tiba-tiba bayar. Banyak cara lah buat Allah. Saya pernah mobil saya diserempet sama aparat. Dia yang salah tapi dia marah-marah nabrak dari belakang. Wah, ditabrak. Dia turun duluan, mana-mana duluan. Nyuristir gitu. Pas saya wah, ini aparat eh mau diramein susah. Ya udah deh. Akhirnya dia pergi. Saya harus harus apa memperbaiki kendaraan saya sejuta setengah gak bisa kata dengan makhluk karena dia zalim, saya akan dengan Khalik yang Maha Baik, yang Syakur. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik dari ini. Seminggu kemudian, saya ada suatu urusan pekerjaan, dapat ganti dari Allah 15 juta, sepuluh kali lipat dari yang sudah diambil dan jangan bilang, kalau enggak tadi udah jadi 16 juta setengah loh, enggak kan kita kadang-kadang ngitungnya -kadang suka gitu ya padahal kalau enggak ada 1 juta setengah yang kita ikhlasin, enggak ada 15 juta jadi tetep 15 juta sebetulnya nah Allah, kalau kemarin enggak ada kecelakaan itu pasti saya udah dapat 16 juta setengah nih ini agak-agak terlalu tamak ya Intinya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita belajar berakar dengan Allah itu di hati. Bukan cuma inna solati wa nasuki wa mahyaya wa mati la alamin secara lisan, tapi libatkan hati kita. Kalau berinteraksi dengan makhluk, berakar dengan makhluk lewat lisan. Saya terima nikahnya gitu kan ya, eh nikah, apa aja lah pokoknya, lisan kan. Tapi kalau dengan Allah, hati. Karena kalau gak melibatkan hati, gak sah akar kita dengan Allah. Walaupun lisan kita ngucapin yang paling manis sekalipun Karena orang munafik lebih manis dari itu Nanti baca di surat Al-Munafikun Gimana kata-kata orang munafik Baca lagi surat al jumuah, Baca lagi surat-surat lain tentang orang munafik At-Taubah Banyak kan cerita-cerita orang munafik yang lisannya baik Tapi hatinya gak terlibat Maka Allah mengatakan Fikulu bihim marad Yukadion Allah Yuk kita berakar dengan Allah Dengan melibatkan hati Yaitu yakin Insya Allah dengan begitu Allah akan tunjukin keajaiban dalam hidup kita Memudahkan urusan-urusan kita Memberikan kita kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga.